Acara ini juga di support oleh properti Pak Yanto Matur Zemanwun ya. Dan ini juga ada dari stiker Orang Jepat Orang Nikmat Padonai Semoga saja di acara halal bihalal barang bersama PPPP Community Desa Bulungan Tayupati benar-benar bergoyang Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto, juga tergolong pendangdut beken Jawa Timur. Biar sampean tidak penasaran, ada Ramayana, juga ada PPBB Community, Eli Santika, Ju Pala